Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may fala hadiyalah ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم لقاء ربه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور محدثاتها Fainna kula mufdasat bid'ah, wakul bid'ah dzolala, wakul dzolala fil nafar, aadan ya Allah, minha. Ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakum Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di salah satu rumah, di antara rumah-rumah Allah Azza Wajalla. Yang mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini menjadi sebab dimudahkannya kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu wa alaihi wassalam, Allah, Allah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mengadakan satu perjalanan melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Tentunya di sini adalah ilmu ilmu syari'ah dikarenakan ilmu kalau disebutkan dalam hadis atau Al-Quran tidaklah lain melainkan adalah ilmu ilmu syari'ah. <tuh> Sahalulahulahu dihitarifan gulajannah maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah swt. Dan tidaklah kita mengerjakan Suatu ibadah yang agung ini Menuntut ilmu syar'i Melainkan Hal tersebut adalah dalam rangka Ibadah kepada Allah SWT Yang mana Menuntut ilmu ini adalah salah satu kewajiban Yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Ibn Majah Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Maka mudah-mudahan ya dengan memulai ibadah yang agung ini dengan ikhlaskan niat kita, meluruskan niat kita dalam rangka agar kita mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain dan agar kita mengetahui apa yang Dihalalkan oleh Allah SWT dan apa yang diharamkan oleh Allah SWT wajar. Adapun posisi saya di sini tentunya sebagai apa badil ya pengganti dan tentunya yang menggantikan itu tidak lebih baik daripada yang digantikan. Namun mudah-mudahan waktu yang akan kita isi itu mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah SWT wajar. Pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini InsyaAllah akan membahas satu kutip Satu buku kecil Yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhullah Ta'ala Satu buku kecil Yang berkenaan dengan tazkiyatun nafs Penyucian jiwa Syekh tentunya sudah ma'ruf Sudah kita ketahui Beliau adalah salah seorang profesor termuda Yang lulus dari Universitas Islam Madinah Beliau adalah salah seorang anak dari Ulama besar di Madinah sana Yang bernama Syekh Abdul Muhsin al Abbad Afiq Salah satu ahlu hadis Yang masih tersisa di zaman sekarang yang beliau itu ya, Banyak yang mengatakan Beliau hafal kutubus sitah, Sayyid Bukhari Sayyid Muslim Firmihi, kemudian Ibu majah, An-Nasai, Abu Daud Beliau hafal Bahkan tidak hanya hafal hadisnya Bahkan hafal juga apa Hafal juga periwayatnya Nama-nama orang yang Meriwayatkan hadisnya Nama kitab yang akan kita bahas adalah Ashruqwa'i Fi Tazkiyatin Nafs Sepuluh kaidah Di dalam Penyucian Jiwa Nama kitabnya Kalau kita terjemahkan adalah Sepuluh Kaidah Di dalam apa? penyucian jiwa Jiwa itu adalah sesuatu yang agung. Sesuatu yang mulia. Yang menunjukkan akan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala Menyebutkan jiwa Di surat Ash-Syams Setelah menyebutkan makhluk-makhluknya yang besar Surat Ash-Syams Allah SWT wa berfirman Wasyamsi Waduha Demi matahari Dan cahayanya di pagi hari matahari besar atau kecil? Besar Bahkan para ilmuwan mengatakan, sebagian ilmuwan mengatakan besar matahari itu adalah kurang lebih 1.300.000 kali lipat bumi. Tentunya ini hanya perkiraan mereka saja ya. Kemudian wal qamari Dan demi bulan apabila mengiringi matahari, bulan kecil atau besar? besar. mana yang lebih besar, bulan atau bumi? ya? diingat-ingat lagi pelajaran geografinya. ya, ada yang mengatakan bumi, ada yang mengatakan bulan, ya. hi, namun yang jelas bulan adalah makhluk yang besar bulan adalah makhluk yang besar. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang dalam atau ketika menampakkan menampakkan siang dalam penampakan. Wal laili idza yughasha. Dan demi malam dan apa yang menyelimutinya Ketika Malam itu sudah gelap gulita, Maka kalau orang yang ada Di atas pesawat itu akan Melihat bagaimana besarnya Atau bagaimana benarnya Malam itu datang seperti selimut Dan Saya dulu pernah melihat sendiri ya Ketika ada di atas pesawat itu Malam itu datang seperti selimut, selimut. Matahari Terbenam di sebagian tempat di sebagian lain belum terbenam, maka datangnya seperti selimut. Wasama iwama banah dan demi langit dan proses pembangunannya. Langit juga makhluknya Aduh besar, bahkan diciptakan tanpa adanya tiang-tiang. Di goiri, amadin karounah. Allah semata besiman. Langit itu dibangun tanpa adanya tiang dan kalian bisa melihat langit tersebut. Dan langit itu adalah makhluk yang luar biasa besar, namun tidak ada cacat di di dalamnya, tidak ada retakan dia di atas langit tersebut. Ini menunjukkan akan kesempurnaan zat yang telah menciptakannya yaitu Allahumma Jalal Jalal. Langit besar atau tidak? Besar. Ada berapa langit? Berapa lapis langit? 7 lapis langit. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, jarak antara lapisan dengan lapisan yang lain itu kurang lebih 500 tahun perjalanan Bayangkan. Kemudian Galaksi-galaksi yang bisa diketahui oleh manusia Itu semuanya hanya apa yang berada di langit yang pertama Di langit yang pertama saja Itu ada ilmuwan yang mengatakan Ada bintang yang besarnya miliaran kali lipat lebih besar daripada matahari Ini bagaimana besarnya langit pertama saja Bagaimana dengan tujuh lapis langit? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang jauh lebih besar daripada tujuh lapis langit dan bumi yang bernama apa? Sebelum arsy ada kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'a kursiyyuhu wal-ardh." Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, perbandingan tujuh lapis langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi saja, perbandingan cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Cincinnya itu adalah tujuh lapis langit dan padang pasir yang luas adalah kursi. Dan perbandingan kursi dengan ars seperti perbandingan kursi jika dibandingkan dengan tujuh lapis langit. Itu baru makhluk-makhluk Allah. Maka bisa kita ketahui bagaimana besarnya Allah Swt. Zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Oleh karenanya sungguh tidak pantas, sungguh tidak pantas jika kita manusia makhluk yang sangat kecil ini menyembuhkan diri di hadapan Allah Swt. Jika kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Watahu. Di antara makhluk yang besar adalah langit, wal arfiwama tuhaha dan demi bumi dan apa atau proses penghamparannya. Bumi juga termasuk besar kalau bagi bagi manusia. Wadasiwama sabwa kita lihat. Setelah Allah menyebutkan makhluk-makhluk yang luar biasa besar ini, kemudian menyebutkan apa? Wanafsihuwama sabah dan demi jiwa dan proses penciptaan. Berarti jiwa ini termasuk makhluk yang agung di sisi Allah Swt. Wa ta'ala. F'alhamahafujurha wata'buaha. Dan kami ilhamkan kepada jiwa tersebut dua jalan, jalan ketakwaan dan jalan keburukan. Oleh Olehkadarnya Allah swt berfirman, Wahadainahun najidai. Dan kami tunjukkan kepada jiwa itu dua dua jalan. Jalan sudah dibentangkan, tinggal kita mau yang mana. Kodak aflahaman zakah, sungguh meruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wah kodok hamba, dah sah dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jiwa itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Dan jiwa ini memiliki hak terhadap diri kita sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, Wa inna li nafsi ka Sesungguhnya jiwamu memiliki hak terhadap dirimu sendiri. Hajis ini melewati jalan dua sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Amr dan Utsman bin Mad'un Riwayat Bukhari dan lainnya. Hajis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada Abdullah bin Amr ketika beliau itu berpuasa setahun penuh tidak berbuka. Demikian juga hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman bin Affan ketika beliau berpuasa terus menerus dan di malam hari sholat malam terus menerus sehingga istrinya itu lusuh ketika bertemu dengan salah seorang sahabat. Maka ditanyakan kepada istrinya apa sebabnya kok kamu itu tidak Memperhatikan kondisimu Sementara engkau memiliki suami Maka istrinya Mengatakan apa kebutuhan Usman bin Ma'un kepada saya Di siang hari dia terus menerus Berpuasa Di malam hari dia terus menerus Solat malam, maka untuk apa saya berdandan Untuk apa saya Berlihat diri dan memperhatikan diri saya Maka ketika hal ini Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah s.a.w. sampaikan Wa inna li ahlika alaika haqqa Sesungguhnya Bagi keluargamu Itu ada hak terhadap dirimu Wa inna li nafsika alaika haqqa Demikian juga dirimu Jiwamu memiliki hak terhadap dirimu sendiri Maka jiwa ini Yang ada di dalam tubuh kita memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Di antara haknya adalah dengan kita mensucikan jiwa kita. Di antara hak jiwa itu adalah dengan kita mensucikan jiwa tersebut. Dan penyucian jiwa ini adalah sesuatu yang sangat primer. Baju, Pak. Baju kalau kita pakai terus Tidak dicuci Kira-kira bagaimana Bau ya Tidak nyaman Kalau kata orang sudah apa Hapuk <gifat> Dan seterusnya ya Demikian juga jiwa Jiwa itu perlu Kita sucikan Perlu kita ya, Bersihkan dan di dalam kutip kecil ini, Syekh Abdul Razak menjelaskan setidaknya ada 10 kaidah yang berkenaan dengan penyucian jiwa. Kita mulai dengan koedah pertama. Syekh mengatakan, At-tawhidu asluma tazbu bihin nufus. At-tauhidu aslu ma tazhubu bihi nufus. Tauhid adalah pokok dari penyucian jiwa. Tauhid adalah pokok dari penyucian jiwa. Di sini Shane menjelaskan faedah yang pertama Yaitu sesuatu yang wajib kita perhatikan Kalau kita ingin mensucikan jiwa kita Yaitu apa? Tauhid da'ud Dan tauhid mengesahkan Allah Itu terkandung di dalamnya tiga h, Yang pertama apa? Rububiyah. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Zat yang mengurusi seluruh makhluknya, satu-satunya Zat yang telah menciptakan seluruh makhluknya, satu-satunya Zat yang akan mematikan seluruh makhluknya, satu-satunya Zat yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Di tangannya lah seluruh perkara, dan tidak ada keputusan di atas keputusan Allah subhanahu wata'ala. Ini adalah secara ringkas apa yang dimaksud dengan tubuhnya Allah subhanahu wata'ala. Maka orang yang ingin mensucikan jiwanya, yang paling pertama dia harus meyakini hal ini, bahwasanya dia diciptakan oleh Allah subhanahu wata'ala. Rizkinya ada di tangan Allah subhanahu wata'ala. Sehingga dia yakin. Kalau dia meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, dia yakin Allah akan menggantikannya dengan yang lebih, dengan yang lebih baik. Demikian juga dia yakin bahwasanya Allah yang mengurusi seluruh makhluknya, maka dia tidak percaya dengan yang namanya bintang-bintang zodiak. Dia tidak bergantung hatinya ketika dia lahir di bulan Oktober bintangnya Libra, maka dia baca bintangnya, oh berarti kalau saya seperti ini. Di bulan ini saya akan seperti ini. Tidak. Orang yang bertauhid tidak bergantung dengan hal-hal seperti ini. Dia hanya bergantungkan dirinya kepada Allah جل Ini kandungan yang pertama di sini. Kemudian yang kedua adalah kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakini Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan kita rizki. Allah yang telah menghidupkan kita. Allah yang akan mematikan kita. Maka kenapa ibadah kita, kita tunjukkan kepada selain Allah SWT. Bahkan ya Allah SWT sangat membenci ketika kita menunjukkan suatu peribadahan kepada selain Allah SWT. Yang dinamakan dengan? Syirik yang dinamakan dengan syirik ya. dan kewajiban yang disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan ibadah adalah seluruh atau segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai dari perkataan maupun perbuatan baik yang nampak maupun yang tersebut Itu semuanya masuk ke dalam kategori ibadah, Seluruh perkataan Dan seluruh perbuatan Yang Allah ritoi Yang paling terdepan adalah Ucapan apa? La ilaha illallah Atau dua kalimat jahadat Yang dengannya lah kita masuk ke dalam agama Islam. Kemudian diantara bentuk perbuatan adalah yang rukun Islam yang tidak sah iman seseorang kecuali jika dia menegakkan rukun Islam tersebut selama dia demikian juga ya perkataan dan perbuatan hati itu juga masuk ke dalam ibadah walaupun itu tidak nampak bagi manusia ya, di antara antum sekarang ini yang sedang mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu itu ibadah atau bukan ibadah walaupun itu tidak bisa saya lihat mana ini yang sedang ikhlas? tidak bisa demikian juga ya ketika di antara para hadirin ada yang Ketakutannya kepada Allah terus bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Itu ibadah itu bukan? Ibadah. Walaupun itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Oleh karenanya ibadah itu adalah salah satu. Maaf. Rasa takut itu adalah ibadah yang agung. Yang hendaknya kita tujukan yang terbesar untuk Allah SWT kita tidak takut dengan apa yang diucapkan oleh manusia ketika hal tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Watahu kita tidak takut dengan penunggu gunung fulan penunggu laut fulan karena semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Watahu ini perkara yang kedua dari topi. yang ketiga adalah kita mentauhidkan Allah di dalam hal-hal asma wa sifat. Kita mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana cara kita mentauhidkannya? Itu dengan kita menetapkan seluruh nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan kita menetapkan seluruh nama dan sifat yang ditetapkan oleh siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya dikatakan makhluk yang paling tahu tentang Allah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka para ulama mengatakan nama dan sifat Allah itu adalah taufiq taufiqnya. Sifatnya Wahyu Tidak bisa kita Karang-karang sendiri Nama dan sifat Allah Itu semuanya harus merujuk kepada Al-Quran maupun Hadis Rasulullah Alaihi Wasallam Ini secara ringkas Yang berkenaan dengan Tauhid Dan kita wajib mendalami Tentang perkara Tauhid ini Supaya kita bisa selamat Baik di dunia maupun itu kaidah yang pertama. Dalilnya banyak ya. Mungkin di sini sudah dibahas ya tentang pembahasan tauhid sudah sering. Ya. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah SWT di surat az dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budur. Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia Melainkan untuk Beribadah kepadaku saja Dan ditafsirkan oleh Ibn Abbas Li'abudun adalah hidun Agar mereka mengesahkan Di dalam tiga perkara Yang tadi kita sebutkan Dan bahayanya syirik Sebaliknya Perkara yang paling mensuci, Mensucikan jiwa adalah Tauhid Maka sebaliknya perkara yang paling mengotori jiwa adalah syirik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 10 tahun di Mekah. Itu hanya menjelaskan tentang ya perkara tauhid agar mereka agar manusia menyekakan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Baru setelah hijrah ke Madinah turunlah ayat yang berkaitan dengan salat turunlah ayat berkenaan dengan ya riba dan sebagainya. Namun 10 tahun di Mekah itu ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah yang menguatkan keyakinan kaum muslim. Dan dosa syirik ini minimalnya minimalnya ini ada 3 Keburukan atau tiga efek negatif Bagi orang yang melakukan kesyirikan Yang pertama Kesyirikan akan menghapuskan seluruh amalan Wali -wali. Ya, Kalau orang terjerumus di dalam kesyirikan Dan dia tidak mau bertobat Dan meninggal di dalam kesyirikan Maka terhapuslah seluruh amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala qul man wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in ashrab di dalam surat az-zumar ayat 65 dan sungguh tadi telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu adakah engkau berbuat syirik Niscaya akan terhapuslah seluruh amalannya. Ini sabu firman Allah ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kesirikan, niscaya terhapus seluruh amalannya. Bagaimana dengan kita? Maka perkara yang paling wajib kita perhatikan adalah bagaimana agar kita mengetahui. Berbagai macam bentuk kesyirikan Kemudian kita hindari Berbagai macam Kesyirikan tersebut Kemudian yang kedua Kesyirikan adalah dosa Yang tidak diampuni Oleh Allah SWT Ketika Seseorang Belum bertobat Kesyirikan adalah dosa Yang tidak diampuni oleh Allah SWT ketika seorang belum bertobat. Berbeda dengan dosa-dosa selain syirik, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasannya dosa selain syirik, baik itu membunuh, baik itu berzina, baik itu meminum arak dan seterusnya, itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu kalau Allah mahu Allah ampuni tanpa dia bertobat. Kalaulah Allah mahu Allah adab, adab dia sebelum masuk ke dalam surga-Nya Allah swt. Berbeda dengan dosa syirik. Kalau orang meninggal dalam kondisi kesyirikan, maka dia dosanya tidak akan diampuni dan dia terancam akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Innuhu ma yusriq bil Allah, fakad harham Allah anhi al Jannah, wamahu al Nar, wamal min ansar. Dalam surat Al Maidah ayat 72. Sungguhnya orang yang mensukunkan Allah berbuat syirik, maka Allah akan harapkan baginya surga, wamahu al Nar dan tempatnya adalah neraka, wamal yuqalimin min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian juga Allah S.W.T al bersabda di surat An-Nisa, Inna Allahalayyufiru Ayyushrokabi ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, walyyufiru dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikendaki. Ini akidah kita. Kita meyakini kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi berzina, namun dia masih mentauhidkan Allah, itu kita masih golongkan dia sebagai orang-orang yang beriman Orang-orang yang muslim Masih kita sholati Demikian juga ada orang yang meninggal dalam kondisi meminum homer Dia campur dengan sari puspa Kemudian dicampur lagi dengan kopi Kebanyakan sari puspanya wafatnya Selama dia masih bertauhid Kita masih yakini dia sebagai seorang muslim Masih wajib kita untuk Mensolat. Namun berbeda, ketika orang Sudah meyakini bahwasannya ya, Allah itu satu Di antara yang tiga Atau dia meyakini bahwasanya Ada sembahan yang lain Yang boleh diibadahi Seperti matahari bagi orang Jepang sana ya, Atau orang Majusi sana Maka itu merupakan bentuk kesyirikan Kalau dia meninggal dalam kondisi kesyirikan Maka dia terancam Sebagai penghuni rahmah kekal di dalamnya wali. Ini perkara yang paling penting yang wajib kita perhatikan. Kita masuk ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dalam penyucian jiwa, Syekh Abdul Razzaq mengatakan ad-du'a niftah zakatun nufus. Doa adalah kunci dalam penyucian jiwa. Doa adalah kunci di dalam penyucian jiwa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3370, "Laisu syai'un tidak ada satu yang lebih mulia bagi Allah dibandingkan doa. Ini termasuk sesuatu yang Allah sangat cintai. Doa. Oleh karenanya Allah SWT wa ta'ala berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib di dalam surat Gofir ayat 60 Dan Allah berfirman Udu'uni um, Berdo'alah kalian kepada Ini fi'il amr Kata kerja ya. Berdo'alah kalian kepada niscaya akan aku Kabul Maka Umar bin Khattab R.A di dalam riwayat Tirmizi beliau mengatakan Inilah ahmilu hambal ijabah. Saya tidak memikirkan tentang pengkabulan doa. Jadi yang menjadikan Umar sedih itu bukan tidak dikabulkannya doa beliau. Tapi apa? Walakin ham mantu Namun yang menjadi sesuatu yang paling penting bagi saya adalah bagaimana agar saya bisa terus berdoa. Kemudian belum mengatakan apa faida ulhim tutu a faindal ijabatamah. Kalau saya diberikan rezeki untuk berdoa, maka sesungguhnya pengkabulan doa itu akan bersama dengan doa itu Karena kita yakin bahasanya Allah itu zat yang maha mendengar doa doa para hamba-nya namun pengkabulan doa ini ada tiga bentuk sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang Sahih. Yang pertama, Allah akan berikan dia sesuai dengan apa yang dia minta. Bahasa kitanya apa? Cash. Ya kita minta motor dikasih motor, kita minta anak dikasih anak. Itu di antara bentuk pengabulan atau yang kedua yaitu Allah akan menghindarkan keburukan yang berkenaan dengan apa yang dia minta atau sesuai dengan apa yang dia contoh pak Yusri keluar dari rumah pakai motor di jalan hampir saja terserempet oleh truk tronton. Ya. Ini misal ya, contoh Pak. Namun Pak Yusri selamat. Kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillah, saya selamat." Sebelumnya Pak Yusri berdoa, "Ya Allah, berikanlah pada saya rezeki 100 juta untuk men, untuk saya jadikan sebagai modal usaha. Namun setelah berdoa itu tadi keluar kemudian hampir tertabrak. Kemudian Pak Yusri mengatakan, Alhamdulillah saya selamat. Kalau saya tadi tertabrak minimalnya saya harus operasi dengan nilai 100 juta ini. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengabulkan doa Pak Yusri dengan bentuk yang lain, ya, dengan menghindarkan keburukan ke Burukan. Kita lihat sekarang Bagaimana musibah terjadi di Indonesia Di mana-mana Bisa jadi doa-doa yang Belum dikabulkan Allah SWT terhadap kita Itu Allah gantikan dengan Terhindarnya kita dari keburukan-keburukan Tersebut Maka ini Hakikatnya adalah ya, rezeki Atau pengkabulan doa dengan Bentuk yang lain Kemudian bentuk yang ketiga Yaitu Allah akan Allah akan simpankan satu kebaikan di akhirat kelak seperti dari apa yang dia doakan. Contoh, ayat, eh, ayat, ah, ya, ayat ya. ah, itu sudah menikah. Beliau berdoa ya Allah. Berikanlah saya anak yang soleh. Ini permisalan ya. Kau oh, daruh anaknya luar biasa. Ya, tidak tidak sesuai dengan harapan. Namun Akhrayat ini terus berdoa. Maka. Ya, bisa jadi Allah SWT Berikan pahala Sebagaimana akhrayat memiliki Anak yang soleh Nanti di hari kiamat Walaupun beliau tidak memiliki anak yang soleh. Ini faedah daripada doa Ini faedah daripada Doa Maka tidak ada Kata putus asa Di dalam berdoa Nabi Yusuf Atau Nabi Abu A.S. Beliau berdoa selama empat puluh tahun untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaih salam anaknya. Ada di antara kita ada yang pernah berdoa dengan 40, eh, dengan satu doa selama empat puluh tahun? Mungkin belum ada ya? Satu doa terus diulang-ulang selama empat puluh tahun. Demikian juga Nabi Ibrahim alaih salam. Meminta keturunan terus bertahun-tahun sampai akhirnya di usia lanjut baru diberikan. Maka, tidak ada kata putus asa di dalam. Dan doa ini merupakan kunci dari penyucian jiwa. Kenapa? Karena seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah SWT. Oleh karenanya kita diwajibkan berdoa dengan satu doa minimalnya 17 kali dalam sehari semalam. Apa doanya? Ihdinas ya. dinasiratul mustaqim. Ini doa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada kita. Minimalnya 17 kali kita ucapkan. Tunjukkanlah Ya Allah kepada kami jalanmu yang lurus. Ya. Dikarenakan seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana Mu'tarif bin Shikhir, Mu'tarif bin Ashikhir. As beliau adalah seorang pembesar KBI beliau mengatakan taghkar tu majinal kafir saya mengingat-ingat tentang kebaikan kemudian saya dapati kebaikan itu banyak ada puasa ada sholat dan yang lain dan seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah alaih wataala Kemudian beliau mengatakan, واِذا أنتَ لا تَقْدِرُ عَلَمَا فِي أَدِينَ اللهِ إِلَّا أَنْ تَسْأَلُهُ فَيُعْتِدِيَ. Dan kebaikan-kebaikan itu tidak akan diberikan oleh Allah SWT, tidak akan kita peroleh kecuali kalau kita minta kepada Allah SWT. Wata'ah. Kemudian beliau mengatakan apa? واِذا جِنَّكُمْ كَيْ أَدْعَاهُ. Maka saya bisa pahami bahwasanya pusat seluruh kebaikan itu adalah doa. Jadi kalau yang ingin hafal Quran, banyak doa. Ingin bisa istiqomah dalam salat malam, banyak doa. Ingin istiqomah dalam puasa sunnah, banyak doa. Karena kunci dari seluruh kebaikan ada pada doa. Dan di antara doa yang di syariatkan lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penyucian jiwa ini adalah doanya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya Allahumma ati nafsi taqwaha wazzakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maula Allahumma ati nafsi taqwaha wazzakkiha anta khairu man zakkaha Antawali Yuhah Wabulah, Ya Allah, Aku memohon kepadamu agar memberikan kepada jiwaku ketakwaan, waszakiah, dan sucikanlah jiwaku ini. Anta Khairumanzakah? Engkau adalah satu-satunya zat yang mampu mensucikan jiwa. Khair itu zat yang terbaik. Namun kalau kita baca syarat, syarat hadisnya Itu terjemahannya bukan yang terbaik Tapi satu-satunya zat yang mampu mensucikan jiwa Kenapa? Karena Allah adalah zat yang menguasai jiwa Dan menciptakan jiwa tersebut Zat yang melindungi jiwa dan menguasai jiwa tersebut Maka kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, perbanyaklah apa doa kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya doa apa ya mualibal kulu sabit almi Ala di ini doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Sallam di dalam sujudnya wahai zat yang membolak balikan hati ya tetangkanlah hatiku di dalam agamamu maka salah seorang istri Rasulullah SAW mengatakan wahai Rasulullah awainnal qulub la tatqallab wahai Rasulullah apakah hati itu berbolak-balik maka Rasulullah SAW menjawab nah iya bahkan tidak ada satu hati pun melainkan ya, ada di antara jari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bolak balikan sesuai dengan yang Allahkehendaki. Finsaa akomah wa insaa azabulah. Kalau Allah mahu, maka Allah akan jadikan hati itu beristiqomah. Kalau Allah, Allah mahu juga, Allah akan jadikan hati itu apa? Menyimpang dari jati kebenaran. Maka aqidah yang paling penting setelah kita bertauhid di dalam penyucian jiwa adalah berdoa. Kita lanjutkan ke kaidah nomor 3 Syekh Abdul Razak mengatakan Al-Quranul Karim Man ba'ud tazkiyat Wa ma'imu'ah Al-Quranul Karim Adalah Sumber Di dalam penyucian jiwa Al-Quranul Karim Adalah sumber di dalam penyucian jiwa Jadi kalau kita ingin mensucikan jiwa Banyaklah membaca Dan mencadaburi Al-Quran Teman saya A'an Chandra Tolib Beliau sekarang sudah menjadi Dai di Makassar ya. Beliau Pernah bertanya kepada Guru Guru beliau Di Mesir Nabal Beliau katakan Wahai Sheikh Buku apa yang paling bagus Untuk mensucikan jiwa Apa pertanyaannya Buku apa yang paling bagus Untuk mensucikan jiwa Maka apa Saya jawab Al-Quran Al-Quran Jawabannya apa? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah satu kitab yang kalau kita Tadaburi itu akan melembutkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Maka bagi orang yang ingin mensucikan jiwanya, setelah tauhid dan doa, kemudian apa? Banyak membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Berkata Ibnu Abbas di dalam ya, riwayat Ibnu Abi Saibah di dalam kitabnya Al Musannas nomor 35926 Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan "Dominallahu limanittaba'al Qur'ana alla yabilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Quran Agar dia tidak Tersesat di dunia Dan tidak Celaka di akhirat Ini jaminan Dari Allah SWT Orang yang senantiasa mengikuti Petunjuk Al-Quran Dia tidak akan tersesat di dunia Dan tidak akan Celaka di akhirat tentunya tidak hanya cukup dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an sendiri yang memerintahkan kita mengikuti apa hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam wa ma, wa ma nahakum anhu fanta Allah Subhanahu wa apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian maka ambillah maka kerjakanlah dan seluruh apa yang dilarangnya terhadap kalian maka tinggalkan maka ya Mengikuti petunjuk Al-Qur'an terkandung di dalamnya adalah Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya Kemudian Ibn Abbas membacakan satu ayat Famanittaba'a hudaya falayadillu wa la yashqa ya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Kata Allah Taala, Maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan selanjutnya Ini di surat at surat Toha ayat 123. Saman litaba'u ajaya fala Kemudian di ayat selahnya apa? Wa Sebaliknya, orang yang berpaling dari peringatan terutama Al Quran. Fa'il nalaqum al-satam Maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang payah Wanahsuu yau malu tiyamani Dan kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta nanti di hari kiamat. Wanahsuu. Maka dia protes. Ko lahumpili makasar tani alam baju untuk basir wahyroh. Kenapa kau kupu aku dalam kondisi buta? Padahal ketika di dunia dulu Aku mampu melihat dengan begitu jelasnya Maka Allah SWT menjawab Ola kadalika atat ka'ayat Una kanasih taha Waka dalika Demikianlah ketika di dunia ya Telah datang kepada kau Ayat-ayat kami Namun kau senantiasa melupakannya Maka pada haripun kamu Atau engkau dirupakan al min Mimpin silahat Dia melupakan Allah dia tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an Maka di akhirat dia pun dilupakan Allah SWT Tidak dipenuhikan Maka orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup Orang yang ingin menyusahkan jiwanya Maka perbaikilah interaksinya dengan Al-Qur'an Al-Qur'an adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan kepada sebaik-baik rasul diturunkan di malam yang terbaik di bulan yang terbaik di tempat yang terbaik untuk umat yang terbaik ummatan khairu ummatin ukhrijat lin-nas kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk hidup di atas permukaan bumi kenapa tak memerangi ma'ruf kada kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi Awal semata juga bersumber kitab. Anzan lah hukailah kamu bah. Al-Quran adalah satu kitab yang didalamnya penuh dengan perkarangan. Lihat jab baru ayat di ayat mereka merenungi ayat-ayatnya. Sekarang banyak kaum Muslimin yang pergi ke sana kemari, ke gunung ini, ke gunung itu, mencari barokah. Namun terkadang dia lupa bahasanya barokah itu ada di tengah-tengah rumahnya, yaitu. Maka kalau ada yang ingin mencucikan jiwanya, perhatikanlah bagaimana interaksinya dengan apa. Apakah orang itu hanya terkandung di lemari nya saja berdebu? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang umatnya. Waqalah Rasul ya Rabbi innakumita khutufa alquranam juro. Ini aduan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Rasul. Ya Rabbi Inna Kau minta Khodirul Quran, wahjuro. Sungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Dan Imam Ibn Qoyyim menyebutkan setidaknya ada lima hal yang peninggalan manusia kepada Al Qur'an. Yang pertama mereka tidak membacanya. Yang kedua mereka tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga mereka Tidak Mengikuti petunjuknya Kemudian Di antara peninggalan Al-Quran Yaitu mereka tidak mau berobat Dengan Al-Quran Dan ini Sesuatu yang banyak terjadi Di zaman sekarang Orang anak kalau sakit Itu paling yang paling sibuk Itu dicari apa? dokter ya langsung telepon dokter. Oh, ini ada dokter. Ya, bukan berarti saya apa uh, meragukan kredibilitas dokter tidak. <laughs> namun apa kewajiban kita di samping kita mencari sebab dengan berobat kepada dokter, namun kita jangan lupa Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah obat, Pak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa nunazziru minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran ya, suatu Yang merupakan obat bagi harus Untuk para orang yang beriman Dan Al-Quran itu tidak hanya obat Untuk orang yang keserupan saja Tidak Al-Quran juga obat untuk Berbagai macam penyakit Pusing, baca ya, apa Apalagi Meriam baca Al-Quran, anastiris baca Al-Quran, ya apalagi berbagai macam penyakit baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin itu obatnya ada di dalam. Maka itu diantara bentuk sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia di zaman sekarang tidak berobat dengan Al-Quran. Pertama sakit langsung aduh ya pergi gimana ya boleh ya cuman jangan lupakan Al-Quran sambil di jalan pergi ke dokter bacakan Al-fatihah bacaan ayat kursi dan seterusnya. Dan itu pernah saya alami sendiri. Satu penyakit bertahun-tahun saya bacakan Al Fatihah ya. Dan ketika itu di pondok di sana di Al-Matu. Pesan ada ya, beliau mengatakan ibunya Ustaz Jawawi sedang sakit. Ya. Maka kita doakan dia. Kemudian beliau mengajarkan kami doa-doa Kemudian beliau katakan diantara ayat yang bagus kita bacakan adalah al-fatihah. Kemudian saya juga baca gitu al-fatihah. Namun saya niatkan untuk diri saya sendiri. alhamdulillah sembuh alfa. Dan itu juga yang dialami oleh ulama-ulama kita, ya imdul kaim dan yang lainnya. Ya. Demikian juga seorang sahabat, Namun tentu ya. Yang namanya pedang itu tergantung orang yang memakainya Demikian juga ya keimanan orang Bisa jadi saya juga sempat berobat dengan Al-Quran Tidak langsung sembuh Karena bisa jadi keimanan saya ketika itu masih Atau dalam kondisi lemah Karena yang namanya iman itu naik turunnya Maka jangan berputus asa di dalam berobat dengan Kaidah. Kemudian kita langsung saja ke kaidah yang keempat supaya bisa banyak belajar kaidah-kaidahnya. Shayh mengatakan Al kaidah surah biatu ittikhodul muswati wal mutwa. Kaidah yang keempat yaitu kita harus mengambil atau menentukan contoh di dalam penyucian jiwa. Kita harus menentukan contoh di dalam proses penyucian jiwa. Kita harus menentukan contoh di dalam proses penyucian jiwa. Siapa yang harus kita contoh di dalam proses penyucian jiwa? Jawabnya, Rasulullah SAW. Bagaimana para Nabi? Mengobati jiwa mereka ya. Maka saya mengatakan Faru suruh akribah ul-puluh Para Rasul itu Dokternya hati ya. Rasul itu dokternya Hati Fala sabillahil atas diyatihah wasolakihah illa min tarikh maka tidak ada jalan untuk kita mencuci jiwa kita kecuali dari jalannya mereka ya. kalau badan kan ada doktor dia khusus ya tapi kalau berkenaan dengan batin itu ya kita harus bercakap kepada Sur, di dalam proses penyucian jiwanya Karena Di dalam diri Rasulullah SAW Itu sudah ada Surit Allah Allah SWT Di Surat Al-Ahzab Ayat 21 Laqadakana Laqadakana lagu Fi Rasulillah Uswatun Hasadat Gimangka najarullah wali zaman akhir wajah Allah kesirah sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri taunadan yang baik bagi orang yang mengharapkan wajah Allah dan hari akhir maka orang yang paling kita jadikan idola di dalam hidup kita. Orang yang menjadi idola kaum muslimin yang pertama siapa Rasulullah SAW. Jangan salah kita memilih idola atau memilihkan anak kita idola. Jangan sampai anak kita mendidolakan pemain bola orang kafir wadiyah atau penyanyi orang kafir atau orang syirik. Karena Rasulullah SAW bersabda alma Kemaan mantah, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini hadis yang paling membahagiakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berbahagia. Mereka meyakini bahwasannya mereka akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling wajib kita idolakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun tidak cukup kita hanya mendoakan tanpa kita mengikuti diikuti. Ya, kita hanya mengatakan cinta Rasul, cinta Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingin kututup pintu-pintu Allah, Di dalam surat al Imran ayat 30, 31. Katakanlah Muhammad, kalau engkau kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. <laughs> Katakanlah bahasa selera yang di dalam al-quran, yang Allah perintahkan di dalam al-quran. Maka bukti kecintaan yang sejati adalah ketika kita mentaati siapa yang dicintai. Ada istri, dia selalu bilang ke suaminya, Mas, saya cinta, saya sangat cinta padamu. Saya sangat sayang kepadamu. Namun setiap diperintah tidak. Setiap diperintah nolak. Diperintah ini nggak mau. Diperintah ini nggak mau. Apakah bisa dikatakan bukti cintanya itu betul? Tidak. Mana bukti cintanya? Demikian juga cinta kita kepada Rasulullah Sosalam harus dibuktikan dengan kita mengikuti petunjuk beliau. Kita kita mengikuti sunnah sunnah yang beliau ajarkan. Dikarenakan sekarang banyak manusia yang membuat cara-cara baru di dalam mencucikan jiwa. Ada orang yang ingin mencucikan jiwanya dengan cara semedi. Semedi itu dari agama apa? Dari non Islam itu? Ya. Yang biru seperti ini, yoga. Apa lagi? Ya bisa jadi dia mendapatkan ketenangan, namun ketenangan yang sembuh, namun ketenangan yang hakiki adalah ketika kita mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencucikan jiwanya, yaitu dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan seluruh apa yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha istiqomah sampai. oleh kanannya Rasulullah SAW alaihi dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada di kan riwayat Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak di atas perintah kami, tidak di atas perkara kami, maka dia tertolak amalnya. Maka kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam jiwanya tidak dengan cara semedi, tidak dengan cara yoga, tidak. Ya, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Kita masuk ke kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisatu. Kaidah yang kelima. Syekh mengatakan al tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah Atas Kiaun, Tahliyatun, Watahli. Ini dua kata yang sangat mirip, hanya beda titiknya saja. Pensucian jiwa, pensucian jiwa terrealisasi dengan mensucikan jiwa itu dan menghiasinya dengan berbagai ketat. Pensucian jiwa terealisasi dengan mensucikan jiwa itu dan menghiasinya dengan ketat. Jadi disucikan dulu kemudian dihiasi. Ada baju kotor Pak? Baju kotor nih baru main bola anak. Kemudian kita punya parfum disemprot semprot parfum belum dicuci dipakai lagi ya, seperti itu tidak ya tetap tidak nyaman walaupun dipakai itu tetap tidak nyaman tapi apa yang kita lakukan cuci dulu bajunya ya baru setelah itu diberi kuami diberikan ya hiasan-hiasan uh, dan segala. demikian juga jiwa kita itu tidak cukup kalau kita hanya memperbanyak ibadah, namun maksiat jalan terus. Maka kaedah STMJ, tahu STMJ? Apa itu STMJ? Salat terus maksiat jalan, salat terus maksiat jalan. Ini eh, salat ya maksiat jalan. Ini tidak sesuai dengan kaedah mesejkan jiwanya. Kalau orang ingin mesejkan jiwanya, seluruh dosa harus ditinggalkan, kemudian di samping itu dia juga harus menghiasi jiwanya dengan berbagai ketaatan, berbagai ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Itu baru dia bisa mesejkan jiwanya. Kalau tidak, semua. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nombor 3.334 Rasulullah SAW bersabda Innal abda Iza akhto'a khuti'atan Nukitat fi qalbihi Nuktatun sahudah Sungguhnya seorang hamba Kalau dia berbuat dosa Maka akan dititikkan Di atas hatinya satu Noda hitam Fa idza Kalau dia bertaubat, beristighfar, meninggalkan dosanya, maka akan hilanglah noda hitam tersebut. Wa in aada zida fiha hatta ta'lu Kalau dia tidak bertaubat, namun terus menambah dosanya. Maka apa efeknya? akan ditambahkan titik hitamnya terus sampai menutupi hatinya. Wa huwa ar-ran ala qulubihim ma kanu yafsirun. Maka Rasulullah mengatakan itulah ar-ran. Noda yang menutupi hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu di dalam surat Al-Mutaffifin kallab ran ala qulubihim ma kanu yafsirun. Sekali-kali tidak. Akan tapi Kron noda yang telah menutupi hati mereka dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan ya para ulama menjelaskan bahwasanya ketika hatinya itu sudah tertutup hitam legam maka dia tidak akan mengetahui mana kebenaran dan tidak akan mengingkari kemungkaran. Sudah tertutup hatinya. Maka yang wajib kita lakukan ya di samping kita mencucikan jiwa kita, kita juga harus mengkiasinya dengan ibadah di guna. Omahs manakwa taalaquliman di dalam surat al-ankabut ayat 29. Walladilajahulmufina lanadhyanabuladha wa inna allahu alam dan orang-orang yang berjuang. Di jalan kami berjuang di dalam beribadah kepada kami, maka kami akan berikan petunjuknya kepada mereka. Dan Allah Swt dalam ayat yang lain bual Amanu. Walaupun nafkah yang besar dahum muda, wah takum Orang yang mengerjakan petunjuk, maka Allah akan, akan tambahkan petunjuknya kepada dia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tambahan petunjuk, maka kita harus mengamalkan petunjuk-petunjuk yang sudah kita ketahui. Kita sudah belajar ini barusan berapa? Lima koin. Mudah-mudahan selesai nanti. Ya. Kalau tidak diamalkan Itu bisa menjadi balapan Namun kalau kita amalkan Itu Allah akan tambahkan Petunjuknya yang lain bagi kita Maka Kewajiban seorang yang sudah Mengetahui adalah Mengamalkannya Oleh karenanya kita Wajib membaca doa Ibn dasiratul mustaqim Siratul ladiran amta alaih Wairil makhlubi alaih Walau do'alim Tunjukkanlah kami jalan lurus, jalan orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan jalan orang-orang yang mengkongburkai Jalan orang-orang yang mengkongburkai adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang yang semisal mereka Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran, namun tidak mau mengalahkan Sebaliknya, walau tolin orang-orang yang sesat itu orang-orang Mas Roni atau orang-orang Iskisani -orang Kenapa? Karena mereka beramal tidak di atas ilmu Mereka beramal-beramal amal, beramal, namun tidak di atas di atas ilmu Maka kita harus mengumpulkan antara ilmu dan amal Baru kita akan selamat baik di dunia maupun ya. Kita masuk ke koedah Nomor 6 Ya Al-ghaidatu as-sadisatu: Ighlaqul manafiz allazi tushiqju bil insani an atazkiya wa tu'iduhu Ini judulnya panjang. Namun kita ringkas saja. Kita menutup berbagai pintu-pintu menutup berbagai pintu-pintu yang menjauhkan seseorang dari Menutup berbagai pintu Atau celah yang menjauhkan Seseorang dari penyucian jiwa Atau yang mengeluarkan Seseorang dari penyucian jiwa Jadi kalau seseorang sudah Terkeluarkan dari penyucian jiwa Maka dia akan terjermus Dalam keburukan penyucian Ya, oleh nah, kerana Rasulullah SAW pernah memberikan permisalan yang indah di dalam hadis Riwayat Ahmad di dalam usnadnya, Nomor hadis 17,909. 17,909. Ya, saya terjemahkan langsung saja. Allah SWT memberikan permisalan tentang jalan yang lurus. Jalan yang lurus, ada satu jalan lurus. Kemudian di sisi-sisi jalan tersebut ada pagar-pagar. Kemudian di pagar tersebut ada pintu. Jalan lurus, kiri kanannya ada pagar. Kemudian di antara pagar itu ada pintu-pintu. Pintu-pintu yang terbuka namun tertutup oleh kain sisa jadi pintunya terbuka namun apa ada penutup kainnya wala ba dusroh dailnyaqul ya'lihernas udhulu asrohnya kemudian di depan pintu ada orang yang menyeru wahai manusia masuklah kalian semuanya ke dalam jalan ini Janganlah kalian membelok, lurus saja terus. Kemudian, ya, ketika ada seorang yang ingin berusaha membuka kain yang tak adanya depan pintu itu. Maka ada orang yang berada di atas jalan dia mengatakan waiha la taftahu fa innaka in Celakalah kau, jangan buka. Kalau kau buka kau akan masuk ke dalam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud dengan sirat jalan itu adalah Islam dan Pagar-pagar itu adalah syariat Allah Batasan-batasan Allah Kemudian pintu-pintu yang terbuka itu adalah Apa yang diharamkan oleh Allah SWT Dan orang yang menyeru di depan jalan tadi Itu adalah Al-Quran Dan orang yang menyeru di dalam jalan itu Yang setiap orang ada yang berusaha membuka Kayaknya dia katakan celah itu adalah bisikan hati yang ada di setiap orang yang beriman. Ini perumpamaan yang indah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah ingin menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita itu Jangan membuka celah sedikit pun Untuk mendekati maksian Untuk mendekati maksian saja Jangan Ini yang belum nikah nih Jangan coba-coba Nyimpen nomor Wanita yang bukan masalah. Kenapa? Kalau sudah punya nomor Berusaha nanti apa? SMS Kalau sudah di SMS nanti dibalas Kalau sudah dibalas nanti terus susah lagi nanti. Maka menutup pintu dari awal itu lebih mudah ketimbang sudah terjemus di dalam Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan lah tak Jangan kau buka kiri. Kalau kau sudah buka, kau akan masuk Maka itulah maksiat. Maksiat itu jangan kita dekat. Oleh karena ya Allah SWT dalam surat Al-Isra'u datang kembali zina. Jangan kalian mendekati zina. Lihat kata-katanya mendekati Bukan, jangan kalian latasmu Jangan kalian bersinar, tidak Tapi kata katanya, jangan kalian dekatin sinar Inilah yang dinamakan Saddut Barami oleh para ulama Menutup berbagai macam pintu keburukan Ketika ada pintu keburukan, sudah tutup Jangan kita buka cerah Karena kita akan terjerumus sederhana Ada orang yang ketika di jalan Pengen ke toilet Eh, nyimpangnya malah ke diskotik, apain kamu ke diskotik? aduh saya kebelat pengen itu, kenapa nggak ke tempat yang lain? masuk oh banyak wanita seperti itu, maka tutup pintu dulu ya. itu diantara petunjuknya disebutkan yang... oleh katanya, Alus Quran Alfilman di dalam surat ya An-Nur. Ayat 30 puluh, kulilmu ini naik tunduk minak sori. Katakanlah bagi orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka. Wayah farufurujah dan jagalah Kemaluan mereka. Kenapa dimulai ayat ini dengan menundukkan pandangan? Karena menundukkan pandangan itu lebih mudah ketimbang yang setelahnya. Orang kalau sudah terbiasa menundukkan pandangan, maka Ya, dia akan lebih bisa menjaga daripada orang yang biasa matanya gelap. Setiap ada wanita dilihat, setiap ajal wanita dilihat, maka akan mudah terjerumus ke dalam kebunukan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebut di Islam memerik terkuhuma, yaitu diantara bentuk baiknya agama seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan Sheikh di sini mengatakan kebanyakan atau ibnu yang ditempatkan dari ibnu qayyim kebanyakan taksiyat itu bersumber dari perkataan yang tidak perlu atau pandangan yang tidak perlu. Itu kebanyakan maksiat. Perkataan yang tidak perlu atau pandangan yang tidak perlu. Kalau kita centingan sama teman ya. sudah seperlunya saja. Ya. ini ada paket ngobrol siapa-siapa ya tidak ya. Seorang muslim itu harus berusaha menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Demikian juga ketika di jalan ya. Kita jalan ke tempat tertentu sudah. Tujuan kita itu kesana. Jangan kiri kanan kiri kiri. Eh tahunya lihat perempuan. Maka para ulama mengajarkan di antaranya soal hal ini. Sifat penuntut ilmu itu dia tidak banyak melirik kiri kanan. Ya, berjalan dengan wibawa, kemudian tidak banyak tole kiri, tole kanan. Itu diantara sifat penuntut ilmu. Dilanjut atau cukup saja? Ya, cukup, cukup saja ya. Jadi cuma bisa sampai kewenangan yang keenam. Tapi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan apa yang barusan kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan. اللهم صل على محمد سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا